Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi pada pertemuan kali ini kita dalam arsitektur nusantara kelompok 2 akan mengapakan tentang perkembangan arsitektur Islam di, khususnya di Indonesia di nusantara. Uh, jadi dan yang kami saya sendiri Ahmad Fakhri Nawawi, kemudian ada Bayu Sapdya Talikin, kemudian main Sapdya Far dan juga Normala Musti. Untuk pembahasan yang pertama Jadi langsung saja kepada Saudari Nurmalamaskar Awal peradaban Islam di Indonesia Pada awal peradaban Islam di Indonesia Terdapat tiga teori awal Awal mula masuknya Islam di Indonesia Yaitu yang pertama Teori Gujarat Teori Gujarat beranggapan bahwa Agama Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, sekitar abad ke-13 masehi, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada teori Mekah. Teori Mekah dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab, oleh sebab itu muncullah bandar Khalifat. Yang ketiga ada teori Persia Teori ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara Melalui pedagang yang berasal dari Persia Bukan dari Gujarat Karena ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Sia Yakni yang berasal dari Persia Selanjutnya Sejarawan sepakat perkembangan Islam di Nusantara dimulai pada abad ke-13 Masehi Hal ini didukung dengan penemuan makam-makam makam-makam Islam yang terdapat inskripsi dari bahasa Arab Di antara lain, makam Fatimah binti Maimun dan makam Sultan Malik As-Saleh Dan makam Malik Maulana Malik Ibrahim Selanjutnya, Islam dibawa masuk melalui jalur perdagangan oleh orang-orang Cina, India, dan Arab Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki Corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, seperti yang terlampir sebelumnya. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi atau proses percampurnya dua kebudayaan karena pencampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi. Dan situlah melahirkan kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu Buddha hilang. Ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad penyebaran awal Islam di Nusantara dilakukan oleh pedagang Arab, Cina, dan India. Dan adapun bukti penemuan makam-makam pada masa penyebaran Islam yaitu yang pertama ditemukannya makam Siti Fatimah binti Maimun Sejak abad 11 Masehi di Gresik Jawa Timur Makam ini terletak di dalam sebuah cungkup persegi Dengan luas sekitar 4 kali 6 cm dan tinggi 16 cm Eh meter Cungkup makam Siti Fatimah menyerupai candi pada masa Hindu-Buddha Dan yang kedua ada makam Sultan Malik As-Saleh Makam Sultan Malika Saleh ditemu Yang bertuliskan Tahun 1297 Atau 12 masehi Merupakan bukti Bahwa Islam telah masuk Dan berkembang di daerah Aceh Pada abad ke-12 Dan dapat diperkirakan Bahwa Islam telah masuk ke Aceh Jauh sebelum Malika Saleh mendirikan tamundra pasai Perkembangan Seperti tadi yang saya katakan, perkembangan Islam di Indonesia terjadi melalui proses akulturasi budaya atau penggabungan antara dua budaya atau lebih, yang kemudian melahirkan budaya baru disebut Islam Indonesia. Oleh karena itu, arsitektur Islam Indonesia tidak melahirkan bentuk bangunan yang benar-benar baru di Nusantara, melainkan melihat dan menyesuaikan pada gaya yang sudah ada untuk ditafsirkan kembali berdasarkan persyaratan dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya uh, menambahkan dan melanjutkan dari presentasi uh, adalah saudara Mike Rifaldi Salam, dikarenakan proses alkulturasi bentuk-bentuk bangunan para masa perkembangan peradaban Islam Dipengaruhi banyak faktor budaya lokal maupun luar Hal ini kemudian melahirkan perbedaan bentuk dan gaya arsitektur bangunan pada masa itu. Dalam perkembangannya, secara garis besar arsitektur pada perkembangan peradaban Islam terbagi menjadi dua periode di mana setiap periode setiap periode memiliki gaya arsitektur dan ciri bangunan yang berbeda. Yang pertama yaitu abad ke-13 sampai ke 13 Masehi. Yang kedua yaitu abad 18 sampai 20 Masehi. arsitektur Islam Indonesia abad 13 13 Masehi Ar arsitektur pada periode ini dominan pada hasil akulturasi dari kebudayaan lokal Hindu, Buddha, dan Cina. C Ciri utama bangunan pada masa itu yaitu atap berundak-berundak atau biasa disebut atap bersusun berbentuk limas dengan jumlah 3 atau 5 lapis ganjil dua punden beroda atau biasanya disebut teras susun. Yang ketiga, Yang ketiga memiliki soko guru atau empat tiang utama pada bangunan. Yang keempat, bangunan utama bangunan utama berbentuk persegi. Yang kelima, ornamentasi lokal daerah. Yang keenam, material utama bangunan bata dan batu dan kayu. Selanjutnya untuk uh, contoh pada masa uh, periode pertama atau abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 itu ada contoh pertama yang itu Masjid Agung Banten. Jadi Masjid Agung Banten ini uh, merupakan proses akulturasi budaya antara budaya-budaya Cina dengan uh, is, masuknya Islam itu lahirlah Masjid Agung Banten ini di mana arsitekturnya juga merupakan Keturunan dari Cina bernama C. Banjut itu didirikan pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sultan Gunung Jati. Salah satu kekasan tampak yang paling khas itu ada pada gambar kedua di mana ada lingkaran merah di situ. Jadi atapnya ini, kemudian dia tetap menggunakan Uh, sebagaimana tadi yang biasa masyarakat lokal gunakan adalah atap bersusun uh, tiga, kemudian pada ujung atas atapnya ini ada dua uh, susun lagi, di mana uh, atap ini kemudian terlihat sangat mirip dengan pagoda yang ada di Cina bangunan masjid ber, berbentuk bujur sangkar atau persegi kemudian pada bagian dalam masjid di gambar ketiga itu terlihat ada empat sokoguru empat sokoguru itu empat yang utama yang agak besar ini kelihatan besar eh, di gambar ketiga kemudian eh, di depan itu karena memang adalah bangunan ibadah kemudian banyak mengandung eh, mitologi eh, apa Dan kosmo, apa? kosmologi Semparanigma tentang agama dan kepercayaan-kepercayaan Dimana pada de depan Ruang bangunan sholat itu terdapat enam pintu yang menandakan Rukun iman dan menara Pada bangunan ini Terlihat seperti mercusuar Tapi sebenarnya bangunan e, Menara ini sebelumnya belum ada Kemudian dilakukanlah Renovasi pada masa pemerintahan kolonial Sehingga arsitekturnya Terlihat seperti arsitektur pada masa pemerintah kolonial dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut selanjutnya oleh saudara baik. Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Kemudian masjid ini merupakan masjid yang bisa dikatakan menggambarkan seluruh perkembangan arsitektur Islam yang ada di Indonesia. Jadi dalam satu kompleks masjid ini kemudian dia sebenarnya Sama dengan Masjid Banten, tapi lebih memperlihatkan perkembangan arsitektur Islam yang ada di Indonesia Masjid ini ciri khasnya adalah kemudian adanya menara uh, yang terlihat seperti candi Candi-candi pada masa uh, kerajaan atau uh, pada masa Hindu Buddha Dimana... Mesjidin dibirikan pada tahun 549 Masehi Oleh Surah Kudus uh, Ini terlihat dari inskripsi atau tulisan kuno Pada batu berbahasa Arab Menyebutkan tahun tersebut Kemudian uh, Di dalam bangunan juga sama seperti bangunan-bangunan uh, Islam pada periode ini Terdapat empat sokoh guru Ah, dan juga Menara Kudus ini proses eh, atau filosofi bangunannya itu diambil pada masa eh, apa eh, dengan filosofi masyarakat bahkan umum muda pada masa itu, di mana bangunan-bangunan itu biasanya terdiri atas tiga bagian. Pertama ada bagian kaki atau bagian bawah, kemudian ada badan dari bangunan, kemudian ada puncak atau kepala bangunan. Ini adalah Yang menarik Di bangunan tersebut Pertama adalah Gapura Kaduraksa Atau lawan kembar biasa disebut masyarakat lokal ah, Dan ini contoh Ornamen corak lokal Yang kemudian menjadi petanda uh, Apa uh, Ciri dari periode ini Dimana ornamen-ornamen itu Lebih kepada fauna Eh fauna maksudnya eh, Flora atau eh, tumbuh-tumbuhan Bunga-bunga Kemudian dari menara masjid yang terlihat, jadi ini adalah bagian kaki atau bagian bawah, bagian badan, dan juga bagian atapnya itu adalah digambarkan kepada bagian kepala. Dan ini empat biji sokoguru atau tiang penyangga utama dari atap. Kita lanjut ke masjid yang terakhir, masjid Agung Demak, di mana masjid ini percaya menjadi tempat berkumpulnya para ulama Kuali Somo yang ada di Jawa. Jadi pendiri masjid itu adalah Raden Patah, yaitu raja pertama Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid ini mempunyai bangunan induk dan juga serambi. Bangunan induk memiliki empat tiang yang disebut Sakaguru guru atau sopo guru. Salah satu dari tiang utama konon katanya itu berasal dari serpihan-serpian kayu begitu. Uh, kemudian dijadikan kayu utuh uh, sehingga ada yang satu biji itu kemudian bernama beda itu biasa mereka sebut sakatatal <tuh> bangunan serambi merupakan bangunan terbuka atapnya berbentuk limas ditopang delapan tiang yang disebut sakatajapahir sama dengan masjid sebelumnya kemudian uh, tiga atap bersusun ini kemudian diartikan Iman Islam dan Islam. Ini adalah gambaran dari seluruh dari Masjid Agung Demak. Kemudian kita lanjut ke Islam Indonesia pada abad ke-18 dan 20 oleh saudara baik. Baiklah saya akan melanjutkan untuk perkembangan selanjutnya yaitu aspek Islam Indonesia pada abad ke-18 dan 20. Pada periode ini, maksudnya kolonial India-Belanda Kemudian membuat akulturasi godaya semakin kaya Dan perlahan mengunculkan gaya bangunan yang berbeda dibanding pada periode sebelumnya Dimana gaya arsitektur yang menjadi dominan pada periode ini adalah Gaya arsitektur dari India, Timur Tengah, dan kolonial Ciri pembela periode ini dengan periode sebelumnya Yaitu penggunaan kubah pada atap miskin Ornamentasi kolonial Dan mulai digunakannya material Berupa Barber dan lainnya Kita masuk pada contoh pertama domnule, Raya domnule, Aceh domnule, Raya domnule, Awalnya dibangun Atau dirancang oleh domnule, domnule, Bernama domnule, domnule, Desainnya kemudian domnule, oleh domnule, domnule, Yang juga mengawasi Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor liasi Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan yang berasal dari India, yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubi. Interiornya dihiasi dengan dinding dan dan pilar berrelief lantai tangga terbuat dari marmer, jendela kaca, patri dari bergia, pintu kayu berdekorasi dan lampu hias gantung yang terbuat dari keropok. Batu-batu bangunannya berasal dari Belanda. Pada saat penyelesainya desain yang baru pada masanya ini sangat kontras dibandingkan dengan masjid-masjid khas Aceh saat itu yang mențipătcan banyak orang a orang Aceh menolak untuk salat di mesițra de mai cura manin. Îtambală aici, pentru salat în mesițra de mai cura manin. Îtambală aici, pentru salat Di mana, yang penyangga utama periode sebelumnya mayoritas dari kayu jati, kemudian budaya Hindu -budaya yang sangat dominan. Berbeda dengan periode kedua yang lebih modern dengan kubah dan warna mentasi kolonial yang dibawa oleh India Belanda. Kemudian selanjutnya masjid Masjid Sohada, Kota Baru, Yogyakarta. Masjid Sohada ini menggabungkan berbagai gaya arsitektur. Așteptator, la. Nu, de nu să arsitektur bangunan menimpan sengkalan, pengingat atas suatu peristiwa dalam dalam tradisi Jawa. Dalam hal ini, peringatan proklamasi kepada Republik Indonesia. Hal tersebut digabarkan dalam bagian-bagian penting bangunan sepertimului. 17 anak tangga di bagian depan, 8 segitian neapuranya, dan 4 pupil bawah serta lima pupil atas. Kemudian, Mesitagung Al-Azhar, Jakarta. Mestitatea Lazar memiliki kubah bawang bawang ber... Berceaputi. În ciri ce viață di Timur Tengah Dan dilengkapi sebuah menara amenara. Lazar din tidak hanya sebagai va găsi, pe sebagai pusat kegiatan sosial dan o sat, care e atanțocial, dar oricum. Cea vremea, Ditandai dengan kelengkapan fasilitas seperti perpustakaan Islam, ruang kuliah, dan seminar Klinik kesehatan, ruang kelas untuk mata pelajaran agama, dan umum, serta asrama. Kalau ada yang diberkannya, dibersekalkan ya, Jadi sekian presentasi uh, dari kelompok dua peradaban, perkembangan peradaban, peradaban Islam di Indonesia Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk um, mulai diskusi. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan... situ kalau saya salah tampak tadi, ada empat P8 yang disitu dia bahannya dari kajian kalau dilihat dari rumah adat Kota Peruntalo, dia kan kainnya itu dihususkan, apakah kajian di ini dihususkan atau seperti seperti dimana sama kajian ini în pertinența aici, dacă a fi susținută de un partener, dacă a de un partener, dacă a fi susținută de un a fi susținută de un partener, de un a fi a Kalau saya nampak juga tadi, Saudara Bayu menjelaskan tadi bahwa dia batu bangunan batu yang ada di masjid di ini dia dibawa khusus dari Brantas. Yang saya bertanya di sini, memangnya batu di batu yang ada di Indonesia tidak tidak kualitasnya tidak bagus atau seperti apa? <tuk> <tuk> di ada pertanyaan dari Ustaz Doktor Pertanyaan jadi saja pertanyaan pertama pertama pada itu Baru yang kedua eh pada pada abad 18 eh, de ce, eh, eh, eh, di de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, Malah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Saya akan bertanya di Madri Mala Tadi di Rimpensian eh, Mala bilang kan eh, Islam masuk ke Nusantara Melalui jalur perdagangan Pertanyaannya apakah eh, Islam masuk ke Nusantara hanya Melalui jalur perdagangan Atau ada jalur yang lain Terima kasih mm. Uh, jadi untuk sementara kita akan uh, bagai sebuah untuk uh, pembagian yang menjawab Siapa kamu coba bantuan Kau pak? yang proses alkohol gerasi saja nah, apakah apakah batu, kemudian Batu diberantai Sudah kau ambil jasir atau? Sedangkan prosesnya Proses itu memang e, Kemudian e, Banyak proses yang Kalau bisa dibilang banyak proses terjadi Karena ketika budaya baru masuk itu Otomatis e, Kemudian Budaya baru ini Tetap akan mempengaruhi kemudian budaya-budaya Lokal yang ada di suatu tempat Khususnya apalagi pada masa itu Kemudian Islam masuk Ini Ini Mulai dari apa secara perlahan diri mempengaruhi e, Melalui proses akulturasi ini Maksudnya mempengaruhi masyarakat-masyarakat lokal Hindu-Buddha Kemudian bagaimana eh, caranya mereka kemudian e, Masuk ke Islam, tertarik dengan Islam Dan dari situlah e, Terjadi terus berlanjut proses akulturasi Jadi istilahnya Islam itu berkembang di Indonesia Karena berkembang lebih pesat Karena ada yang dilakukan Islam pada masa itu Adalah Ini dia proses al-kulturasi Dimana uh, kita tahu Dengan uh, Sesama bahwasannya Masyarakat Indonesia Atau Nusantara pada Abad uh, ke-12 Dan ke-13 Tersebut itu Memang uh, sangat Sangat keras Apalagi kemudian ee, Berurusan dengan hal agama Itulah kemudian fungsi Akulturasi terjadi e, Seperti salah satu contohnya tadi Masjid Sunan Kudus itu Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus Itu kemudian Memperlihatkan corak Hindu yang sangat kuat Dimana kemudian Masyarakat Hindu di Kudus Itu berbondong-bondong Mencari tahu tentang Islam Dikarenakan gaya bangunan kira-kira begitu. Jadi memang akulturasi ini proses dan juga eh, pengertiannya sebenarnya satu kesatuan. Cuma kalau prosesnya tersendiri banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi tapi tujuannya tetap kemudian dalam Islam ini digunakan untuk strategi dakwah. Begitu. Selanjutnya dari pertanyaan saudara Jasyi Lebinta tentang kemudian apakah kayu jati masjid menara Kudus itu kemudian menjadi persyaratan utama eh, masjid-masjid pada masa kuno. kemudian yang kedua apakah batu yang dibawa dari belanda ini kemudian menandakan batu-batu eh, di Indonesia yang berkualitas atau bagaimana gitu kan ini langsung dijawab oleh saudara Bayu. Jadi bagian Sebenarnya kualitas batu di Indonesia dan di Belanda itu dia sama, sama dia mau dia yang di Jepang atau yang dari Filipina atau dari mana saja kualitasnya itu sama. Cuman karena kebetulan kan yang baking ini orang Belanda tuh yang merancang, merancang arsitek yang arsitek yang merancang juga orang Belanda jadi. Arusii, secara, tidak langsung sudah menggunakan batu yang berasal dari Belanda karena am, am, am, ini am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, am, Jadi kalau orang pribumi mau bah ini kan tidak mungkin toh kan masih di bawah penjajahan orang pribumi masih belum bebas masih belum bebas masih di bawah jadi dia untuk masalah bangunan bangunannya pun masih di, istilahnya masih dibawain penguasaan Belanda begitu. Jadi untuk menambahkan saja untuk menjelaskan bahwasannya sebenarnya masjid menceraya Baitul Rahman Aceh ini sebenarnya eh, sudah berdiri dari abad ke-13 ke-14 Kisaran abad eh, Jadi sebelumnya itu sudah pernah berdiri Namun itu bentuk dari arsitekturnya sendiri itu sama dengan eh, mayoritas arsitektur pada masa itu Itu akan eh, bersusun kemudian <tuh> apa? Dengan adanya tiang penopang utama, empat tiang penopang utama Tapi kemudian pada masa penjajahan itu, penjajahan kemudian eh, masjid ini sempat terbakar oleh eh, pemerintahan Hindia Belanda Jadi sempat terbakar, kemudian itu kemarahan masyarakat Aceh eh, Melulak eh, pada masa itu kemudian dibangunlah masjid yang sekarang sebagai permintaan maaf dari pemerintah kolonial di Belanda India Belanda Kepada masyarakat Aceh pada saat itu Jadi kemudian itu dibangun kembali Pada abad ke-18 Dan untuk yang uh, apa, Kayu jati Kemudian uh, Kalau yang saya baca Ini uh, Saya juga tidak tahu pastinya Cuma yang saya baca itu Yang saya dapat informasi bahwasanya memang Pada masa itu kayu jati itu memang adalah kayu kemudian yang sering digunakan untuk bangunan-bangunan eh, kerajaan, bangunan-bangunan bangunan kerajaan pada masa eh, Majapahit, bangunan-bangunan kerajaan yang anggap dianggapkan harusnya tempat-tempat yang eh, istilahnya memiliki nilai yang tinggi. Nah, kemudian dari segi kekuatan juga. Uh, memang kayu jati adalah salah satu kayu yang memiliki daya tahan yang, yang kuat Maksudnya uh, dia bisa menopang beban yang berat dan juga ada sebab penang Itu kalau Indah kalau, uh, apa kalau untuk dikatakan wajib apakah masjid pada masa pun itu diwajibkan uh, Kayak memakai kayu jati sebagai bahan utama Saya juga kurang tahu pasti, tapi alasan yang saya tahu bahwa penggunaan kayu jat itu seperti yang saya jelaskan tadi Jadi memang karena pada masa itu muda itu kayu jat itu digunakan itu hanya pada kalangan-kalangan atas dan kerajaan gitu. Nah, Kemudian pertanyaan dari Sultan Kenapa presiden pada masa abad ke-18 itu identik Kemudian dengan kubah Jadi Mungkin Kita dari kelompok uh, Dua Cuma bisa menjelaskan sedikit tentang pertanyaan ini Kemudian mengapa Masjid pada Abad ke-18 ini Identik dengan kubah Jadi seperti yang di penjelasan itu Sebenarnya India, pengaruh India itu sudah masuk uh, Sejak perkembangan Islam Sejak perkembangan Islam itu buktinya adalah Makam Sultan Malik al-Saleh Yang ditemukan pada abad ke-13 Itu merupakan katanya bercorak uh, Tapi kemudian uh, Kenapa kemudian uh, Apa berkembang nanti pada masa E, atau pada periode kedua Atau abad ke-18 sampai ke-20 Hal ini karena memang Kemudian e, Masuknya Islam Otomatis Proses kulturasi budaya itu Terjadi Yang ditekankan adalah Nilai-nilai lokal dan Hindu-Buddha Karena Mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu menganut ajaran Hindu-Buddha Uh, dan okay. yang ada memang kalau itu jadi memang pendekatannya dia lebih kepada budaya sehingga perkembangan ini dia struktur India ini uh, apa ubah semua ini baru berkembang setelah uh, pemerintahan India Belanda kemudian masuk kemudian itu ikut berkembang penggunaan-penggunaan kuba di Indonesia, itu dibawa dari India, kemudian Persia, Timur Tengah jadi ada beberapa bentuk kuba yang juga populer, yang populer digunakan di Indonesia, yaitu bentuk apa e, bawang atau dia agak agak kecil di bawah, kemudian lanci ke atas gitu. itu bentuk bawang seperti, kalau orang Melengkai Unul Sultan. Perțea unui gai de arhitectură în perioada aceea. De fapt, dacă vorbim despre perțea unui gai de, de arhitectură, Islam tersebar dari proses în jadi sehingga maksudnya Astfel, gaya arsitektur yang muncul itu tergantung dengan e, terjadinya akulturasi ini pada budaya apa. Maksudnya budaya Cina kemudian menimbulkan arsitektur yang e, Islam kemudian bergaya Cina begitu. Maksudnya dia gayanya ada Cina, tapi kemudian disesuaikan e, dengan ajaran-ajaran Islam sama dengan halnya e, masjid Menara Kudus. Kayak menaranya ini kan sangat mirip dengan candi itu tapi kemudian ketika kita melihat tidak ada sama sekali relief-relief tentang kisah masyarakat manusia dan juga hewan di e, menara tersebut di mana relief-relief tersebut biasanya sangat identik dengan candi-candi pada e, masa Hindu Buddha. Jadi begini maksudnya Islam kemudian menafsirkan kembali budaya ini apakah bisa digunakan dan sesuai ajaran Islam atau tidak. Jadi tergantung budaya apa yang masuk kemudian melainkan gaya yang baru Dan pertanyaan terakhir itu dijawab di oleh Saudara Fira Pertanyaan dari Saudari Malam Eh kok terpahal Pertanyaan dari Saudari Fira Yang dijawab oleh Saudari Malam Pertanyaan dari Fira yaitu apakah penyebaran Islam hanya melalui jalur perdagangan Jadi proses penyebaran Islam pada awal mulanya itu memang melalui jalur perdagangan Setelah melalui jalur perdagangan antara pedagang Arab, Cina, dan India Timbullah proses atau jalur perkawinan Ada yang disebut perkawinan eh, per, eh, Kesenian, tasawul, dan pendidikan Seperti itu Musi mai face. Ba ceva. Da, da, da. atau ada bangunan-bangunan yang lain misalnya di sana, di sana, rumah tinggal, apa? kemudian uh, apa beban uh, nya atau sinkronisasi antara dari Persia dan lainnya misalnya dari Persia terhadap uh, bangunan terbarat seperti Mesir. sinkronisasi antara nah, misalnya uh, pengaruh dari Persia kan itu dari hmm. Jalan Siak Nah, jadi contohnya dari ada mungkin ada salah satu yang beraktivitas, bisa dikunjungi contoh atau dan kegiatan antara teori la... organizări, mana așa un fel de organizare, dar dacă, cum ar fi, cum ar fi, cum ar fi, cum ar fi, cum ar fi, cum Yaitu apakah Peradaban Islam hanya Kemudian menggambarkan tentang masjid Tidak pada uh, ada bangunan-bangunan lain yang menggambarkan tentang Peradaban Islam Ini akan dijawab oleh Saudara Bayu Saya akan menjawab pertanyaan dari TV Sebenarnya bukan hanya Masjid saja yang dijadikan Peradaban Islam ini. Ada contoh lain seperti Makam Baru ada bangunan-bangunan yang bună yang bună Arab baru bună bună bună bună bună bună bună bună ini bună bună bună bună bună bună bună bună bună bună bună bună bună itu syuhada. Ini syuhada itu anak jumlahnya tangganya itu 17. Baru ada yang lainnya yang itu yang, yang menunjukkan angka 8, baru 8 atau bulan ke-8 atau bulan Agustus, baru jumlah jumlah yang itu ada 4 dan 5 yang menandakan dari tahun 45. Baru seperti tadi juga contoh masjid Masjid Kudus menaranya itu masjid Kudus itu dulunya itu berbentuk seperti bentuk candi toh tapi karena Islam sudah datang dan segala bentuk ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Hindu Buddha itu dihilangkan baru itu kompleks yang tadinya dulunya candi itu dijadikan tempat untuk keberadaan umat Islam jadikanlah masjid gitu. jadi dia bukan cuma terfokus di masjid saja gitu. jadi menambahkan saja tentang eh, apa kenapa apakah apa apakah ada bangunan lain itu kayak bangunan kerajaan sebenarnya juga ada yang kemudian memperlihatkan corak Islam namun eh, Memang sangat sulit membedakan maksudnya ini corak tradisional Memang masyarakat lokal atau kemudian e, corak dari e, Islam Karena e, Islam dan lokal itu kemudian dalam Indonesia Melalui proses kulturasi kan, bergabungan dua budaya Sehingga yang benar dikatakan tadi Usara Lebih kepada makna filosofis pada bangunan lain Yang terlihat itu lebih kepada makna filosofis seperti maksudnya atau ajaran-ajaran Islam seperti kayak di keraton-keraton atau kalau biasa di pada kerajaan Hindu buddha itu gerbang-gerbang selalu ada eh, marah-marah dan itu patung-patung kemudian eh, relief-relief apa tergambaran manusia dan juga binatang eh, itu, itu kemudian dihilangkan pada masa eh, peradaban Islam kerajaan-kerajaan Islam. Jadi memang masih ada masih erat kaitannya dengan budaya-budaya eh, lokal. Jadi sangat sulit untuk membedakan kemudian eh, membedakan antara apa peradaban Islam, struktur peradaban Islam dengan eh, struktur tradisional. Dan kenapa kemudian masjid yang menjadi contoh utama sebenarnya ini karena memang pada masa masuknya Islam yang menjadi apa kunci utama berkembangnya peradaban Islam ini adalah bangunan-bangunan masjid ini sama halnya dengan uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika melakukan uh, melakukan hijrah itu bangunan pertama yang dibangun adalah masjid bangunan pertama itu masjid kemudian itu diikuti oleh uh, para pendatang-pendatang uh, Islam di Indonesia, dimana ketika mereka datang itu, ketika mereka eh, membangun sebuah tempat berkumpul itu, paling pertama yang adalah masjid, karena memang masjid punya banyak fungsi, eh, yaitu selain tempat pergerakan beribadatan, eh, juga menjadi tempat berkumpul. Eh, kalau Sultan dari ini menjadikan juga sebagai tempat untuk eh, kementasan seni. Jadi memang di situ perputaran budaya itu sempat diadu masjid kemudian menjadi Kenapa Siti itu menjadi sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam Sehingga contoh-contohnya itu lebih banyak kepada Masjid Dan yang selanjutnya itu tentang sinkronisasi antara teori teori awal peradaban dengan contoh-contoh yang ada sekarang Jadi menurut yang saya baca pada teori Gujarat itu diperkuat dengan penemuan makam Sultan Malik As Saleh Pada abad 12 Masehi. Contoh. corak contoh coraknya. Jadi contoh corak pada makam Malik As Saleh. menggambarkan dari Gujarat dibawa oleh orang India kan, Maksudnya, Jadi kemudian muncullah makam ini yang katanya memang ini langsung dari India, katanya langsung dari India. Katanya. <laughs> Kemudian untuk memang e, Dari teori maka dan persia Untuk contoh akuratnya e, Pengaruh dari Kemudian teori ini untuk penuntian Kita memang dari Memang tidak bisa menemukan contoh akuratnya Tapi memang dari tahunnya Kalau dari tahun masuknya itu Kemudian Yang menjadi penguat dari mereka Dari teori mereka adalah Makam-makam ini Dan juga catatan-catatan yang mereka punya Jadi kayak teori Persia dengan dari eh, eh, Gujarat ini adanya makam Sultan Malik Al yang ber, eh, berapa? Bercorakkan Gujarat. Dari katanya memang dibawa dari sana. Tapi kemudian teori Persia mengatakan masanya sebenarnya ini ini adalah corak yang dibawa oleh Persia, di mana mereka itu sering ber apa bersinggah begitu di Gujarat, tempat-tempat mereka berlalu itu, kesinggahannya mereka itu di daerah Gujarat, India, kemudian melanjutkan ke Bersantar jadi itulah kenapa tinggal di persediaan Gujarat ini. ini ini masuknya di situ-tufa, ke-15 sedangkan ke-15 itu itu kesanggahan atau Gujarat, kemudian katanya ada uh, tulisan itu sudah dimulai, kalau tidak salah dari uh, Dari mulai pemerintahan apa? Khalifah Utsman itu sudah mulai dilakukan ekspedisi besar-besaran oleh masyarakat Islam itu dan kemudian katanya Indonesia itu sudah tercatat di dalam apa? dalam ekspedisi mereka itu dari abad ke jauh sebelum abad ke-13. Dan ini juga dikonfirmasi dengan adanya makam Siti Fatimah. Yang ini sebelum abad ke-13 begitu. Itu sudah ada makam kita patimah tapi seni patimene sendiri juga kita diketahui asal mula maksudnya apakah dia orang lokal atau orang luar jadi mungkin untuk meneliti tentang bagaimana kemudian memperkuat teori ini mungkin nanti bisa sama Pak unul. după mine, buna Indonesia, yang este un sati de dan da budha, de când intrarea alilor Islam în momentul candi da budha este mai multe, budha este mai multe, budha este mai multe, Ada banyak pelakuan di sini, tapi sekarang berubah kepancasan. Alkulturasi budaya itu, kalau bicara alkulturasi, berarti tergabungan ada menyatukan. Jadi kalau bicara belakangnya apa dulu? Bicara alkulturasi budaya, berarti budaya yang bisa di, tukar. Jadi kalau alkulturasi agama, berarti ada agama yang disatukan. Dan nah, hal ini berarti keyakinan disatukan. Janda Indonesia Islam masuk, tidak ada unsur budaya. Memang Islam masuk akan terjadi apa? yang menjadi adalah unsur budaya. Unsur budayanya adalah bentuk arsitekturnya yang unik. Contohnya saat candi dan bunda itu dikenal dengan kosmologi ada postologi dari bangunannya, kaki badan dan kepala. Saat Islam masuk. Kosmologi itu diterapkan di dalam Besit Dan saat itu Orang-orang Indonesia Yang namanya rumah adat Pemibadah Itu mereka masih mengan Masih melihat Apa yang ada saat itu Saat itu yang ada Cahaya kuih maka mengikuti Karena itu alasannya kenapa Indonesia Memiliki atas tersusun Ada atas tersusun Dan muncul Itu maka mengajarkan sebenarnya dari peninggalan cani dan kuyuk Karena kebicaraan Islam, kebicaraan Islam tidak ada pernah diajarkan bahwa atap itu harus bersusun Atau atap itu harus tua, tidak pernah diajarkan Dan memang tidak ada ajaran Islam mengatakan bahwa betul bangunan harus tua atau bersusun Islam hanya mengajarkan bangunan Itu adalah harus bersih Jangan ada ornamen Yang bersifat manusiawi Bangunannya harus bersifat manusiawi Jadi itu ornamen yang bersifat manusiawi Dan bangunan harus bersifat manusiawi dan Berarti kalau bicara ornamen Tidak boleh ada ornamen Kayak patung sejenisnya. Yang boleh ada adalah ukiran Pukiran yang diperbolehkan itu ada dua Pukiran alami yang mengambil bentuk dari bentuk, bentuk alam Contohnya kayak saran lebar Botongan saran lebar Ada yang kayak sarangnya sarannya Itu yang diterangkan dalam masjid ada Atau dua ibadah Islam ada Atau bentuk dari bentuk bunga Atau kekakaran pohon Daun pohon, daunnya apanya Uite, este rămas ca un accesoriu dintr-un obiect. Există, dar nu este permis. Dacă vrei să construiești o clădire, construiești o clădire. Construiești o o clădire. Construiești o Islamnya mengajari tidak pernah mengajarkan meninggalkan bangunan, jadi Islam tidak pernah meninggalkan ajaran tentang bentuk bangunan yang harus dipakai. Islam hanya mengajarkan aturan dalam bangunan, aturan dalam apa-apa saja yang bisa dimasukkan dalam bangunan. Jangan pernah bilang Islam itu yang namanya Islam itu harus pakai tidak pernah. Kubah aslinya dari Romawi. Isla a pertama kali saat a intăcut un Saat acest timp a Sama intăcut de mama muamad, părinț. Asta e intotdeauna muncit prima nu yang Cuba atau disebut arsitektur Mughal. Arsitektur Mughal itu arsitektur yang berkembang di India di masa dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini ada dinasti di mana kerajaan Islam Satu-satunya yang ada di India dan sesuatu nya yang berkuasa di India. Kerajaan terbesar di India. Ciri dari Mughal ini kalian bisa lihat di Ini punya benda material yang disebut tadi, Sultan ya kan? Kenapa sebatu? Jadi harus diperjelas seratnya batu bata yang ini, atau batu apa? Diperjelas hmm. tuh, kalau ke, maksudnya adalah bahan yang jadi jaring, menjadikan lantai jadi keramik, itu betul. Karena ciri bunga itu ciri mengambil bentuk atau material dari luar, menggunakan keramik yang asli. Indonesia saat itu belum memproduksi keramik, iya. Perbatu batu, kita sebut batu alam. Karena kita tahu, batu alam. Nah, Kain aja tuh kayak dari batu alam, diusahin, diusahin. Materi mana yang tak itu? Nah, kata. Saya kenal, sempat saya kenal dengan bahan ini. Okay. Interioriasi dari dan pirat. betul. Yang kedua, iya. Karena, kenapa? Karena di Indonesia saat itu belum ada produksi material atau komponen interior Karena saat itu masih masa pra-peradaban Indonesia Masih masa tradisional Jadi di Indonesia masih tradisional eh, Di dunia sudah masa klasik Sudah bicara klasik jadi dia membedakan Indonesia dengan nya. Karena itu kenapa kita sebagai dunia, Indonesia itu masih kecil dan masuk Kalau kita baik, kita Indonesia itu masuk di itu kita perlu berkembang dan adanya pendidikan. alam. Klasik, belum ada sekolah Tapi menjadi hal yang mengembangkan Sehingga membentuk bangunan yang awalnya Yang diangkat sebagai Awal dari klasik Itu yunani dan Romawi. Sedangkan kita bisa mau berkembang Saat itu kita dijadah Sehingga putuslah perkembangan yang ada Sedang tidak ada namanya Dijadah berkembang Kecuali Dijajah oleh Inggris Jadi, menjelaskan ketutunya. Jadi kalau pertanyaannya selesai adalah Kenapa harus menggunakan material yang luar? Sama? Yesir. Yes. Yes, kenapa menggunakan material yang luar? Bukan dari dalam Jawabannya adalah Karena saat itu Indonesia tidak mengproduksi bahan material Yang berkualitas tinggi Kalau bicara apaan ini yang saya katakan bertobat itu Atau penggunaan yang merupakan material itu adă adă se înto mister. Apa se înto. Sultana sultan. Ia Kenapa Kenapa? Kenapa? Kenapa? Că saat itu s-a primit, islăm, paramedic, în a a a a a a a a a a a a a Atau masjid kubah batu Yang bias kalian salah mengerti bahwa itu masjid Aksa Di kompleks bentuknya Aksa ada dua masjid Bukan satu masjid, dua masjid Masjid Aksa sendiri dan masjid Itu yang disebut jendung of rock Atau masjid kubah batu Yang bentuknya mirip Masjid Aksa dan masjid kubah batu mirip Bila ini hanya ada di padat kubahnya nu s-a întâmplat ceva, dar nu am făcut-o. Nu am făcut-o. Am făcut-o. Am făcut-o. Am făcut-o. Am făcut-o. Am făcut-o. Am făcut-o. Am De Atau misri baik, baik lain Inspirasi atau menggunakan kekayaan Dan kekayaan itu cirinya menggunakan kubah Besar satu Dan kubah-kubah kecil di setiap sudutnya Ini cirinya Sehingga namanya ciri Kalau menggunakan kekayaan Maka orang itu harus memiliki juga ciri yang sama Apa maksudnya? Jadi kalau bicara baguna berciri tadi berciri kan maka baguna itu harus bukan harus mirip tapi komponen-komponen yang ada di baguna 2 tahun harus dimiliki juga bagunanya terapkan bukan jelas komponennya adalah istilah begitu tapi atau bisa menggunakan dua tangan, paling ini pun menggunakan dua tangan juga artinya bahwa bentuk yang lama bentuk yang, lama, yang ambil, untuk mendesain bentuk yang baru tapi model yang lama ini ya kan model yang baru, tapi modelnya lama tapi cuman kena ini kan kena pertama kena gaya stekio când îi punem un aer spectaculos, atunci, bărbatul trebuie să fie unul care să poată face asta. Bărbatul trebuie să fie unul care să poată face asta. Bărbatul trebuie să fie unul harus dikembalikan ke pernyataan di atasnya ya, dengan perbinaan bentuk dan gaya setiap itu pada masa itu jadi, yang dimasukkan ke masa itu saat islam masuk ke dalam Indonesia yang itu muncul, termasuk kembang agama islam ini mengambil banyak faktor budaya dolar walaupun luar adalah ini kemudian mengakhirkan jadi ada faktor luar, ada faktor dalam faktor dulu luar ini masyarakat yang membawa islam masuk ke Indonesia asalnya dari mana? nah asalnya dari mana dan dalam, dalam ini adalah pengaruh masih pengaruh India apa pengaruh Hindu dan Budha itu jadi masalah. Maksudnya sekarang jalur banyak iya dari mana? Kalau dia dari bujara, jelas dan kalau dia dari Gujarat maka kita akan bicara tentang gaya sektor budha. India Jadi perdagangan saat itu Yang perlimanya maksudnya India bukan Arab Pembicaraan Arab Berarti kita kan bicarakan Astri itu Mamluk namanya Kalau mau tahu ciri-nya Mamluk Lihat misalnya Arab Mesti dasar Lihat dia mengubah Tapi karena masalahnya Kita Indonesia saat peradaban awal Saat masa. Perdagangan awal itu yang masuk dari Asia adalah Gujarat, Persia, Pakistan, dan Arab. Maksudnya Arab di India dan di Timur Tengah, yang Timur Tengah ini tidak termasuk mereka yang ketiga. Pakistan, mereka menggunakan sebenarnya Pakistan untuk barulainya tidak berubah, tidak berubah. Tapi bentuk pembunan yang muncul itu kubah karena keinspirasi dari Helen Tentara Persia Orang sekarang bilang kubah bawang Kukan kubah bawang ya? Beginilah setelah begini. Itu gaya kubah Persia, Islam Persia ya, Kenapa di disini saat ini kubah banyak? Karena saat itu kena perjumpaan yang ada pembunan kubah Oke, okay. untuk pertanyaannya kira sebanyak, simpel. Tadi itu penyebaran bisa hanya melalui jalur perdagangan. Itu simpel itu sebenarnya pertanya pertanyaan yang sudah terjawab di slide pertama. Masuknya histori Indonesia. Pertama, otomatis perdagangan tidak mungkin data langsung dikenal. Anti ada data ke negara langsung dikenal, tidak mungkin adalah perdagangan dulu perdagangan baru seni atau budaya pertukaran budaya. lalu pernikahan ini bukan hanya masuk Indonesia tapi seluruh dunia dan salah satunya adalah perang cara cara Islam berkembang di dunia ada 4 cara pernikahan, perdagangan atau politik Dan perang Tapi perang ini nanti Terakhir Yang menggunakan kalungnya makin bisa Jadi Masih bisa melalui Penyebaran Islam oleh perdagangan masih bisa Maka yang lain tidak perlu dilakukan Tapi biasanya Setelah melakukan perdagangan pasar pernikahan Biasanya Sedangkan untuk perang Itu nanti kalau memang yang mau dimaksud adalah tempat tempat khusus Kayak Eropa Eropa, pendakon ke Eropa itu awal pertama kali berlipuran Sehingga ditanggungkan Eropa oleh orang Islam Tapi ditanggungkan oleh pasukan sahih Karena itu kenapa ini, di Spanyol masih ada peninjalan Islam dan Kristen Tapi khusus untuk Indonesia Maksudnya itu tak apa perang ya. Sampai sekarang Islam di Indonesia menjadi nomor satu di dunia Masyarakat muslim terbesar di Indonesia Bikin Mengalahkan tempat inti dari Islam sendiri Memadini itu hanya beberapa masalah banyak Tapi Indonesia merupakan muslim terbanyak di dunia Tapi beda. Ya. Oke. Jadi bagaimana Islam bisa berkembang? Salah satunya misalnya pernikahan paling cepat. Karena itu dulu sultan yang ada. sultan banyak sultan dulu. Tausa sebut sultan dari mana? Ya, bukan sultan, <tell> sultan. Karena kita Indonesia. Ragia, e totul de sută, totul de sută, totul de sută, totul de e totul de patru ani, totul de Karena de de de Hal yang menjadi faktor penentu bisa berkembang itu karena ada pernikahan perdagangan jarak kurang perdagangan kurang, budaya kurang Dalam arti budaya seni kurang Tapi kalau bicara pernikahan Itu lebih cepat perkembangannya daripada budaya dan perdagangan Kalau bicara budaya Maka kita kebicaraan tentang penjelaskan Islam di Jawa yang menggunakan wayang Dulu sebenarnya wayang itu bentuknya manusia Seluruh diubah menjadi wayang kayak sekarang Oke? Okay? Ya mau cuman bertumbar? Minta Dimana itu? tadi apa pertanyaanya? Prosesnya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 Asta-i. Pentru apa da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Masuk ke suatu daerah Yang dipikir pertama karya Bermaja Bermaja Karena itu Bangunan pertama mereka dirinya Dalam masjid Jadi Orang, orang muslim dari Arab Menyebar Dan menjaga kaki di satu wilayah Yang mereka pikir pertama karya Tempat ibadah. Bagaimana mereka bisa ibadah? Karena itu banyak peninggal orang islam Kalau Islam itu peninggalannya pasti banyakan sesejid Jadi, Islam di Indonesia, kalau misalkan kita asli, asli Islam Kita kan bicara tentang masjid Dan kumpulan Dan raton Dulur, caratul este subiect cadi, care utilizează modări hindu, din hindu la cendură. Dar pentru asta, intru în subiect dublu, înseamnă că este într-un context islamic. Nu mai este unul, yang ada hanyalah di mana rupa ibadah menjadi center activity pusat dari peradaban. Peradabannya secara aktif. Jadi bisa rupa Yang perlu perdim ya yang pertama kali itu adalah fungsi bangunan. Saat itu orang Indonesia belum tahu itu yang bagaimana cabaiu, ce bună, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, antara kota tidak ada peta ke kota. Karena memang karena dalam kota. Logikanya, yang namanya kota persegi. Memang contoh atap rumah karena masih pengaruh ada ada sehingga mereka gunakan itu untuk membuat menutup bangunan. Isidul masuk făcut al contrascundării, a al contrascundării, Bukan al sănătatea. Dincolo... al carele pot face legământ, tripi, oricum, oricum,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 itu secara secara sederhana ya cara pemikir, kalau kita masalah seperti ini, maka anda membangun contohnya tidak ada, maka anda kalau kenapa pengalaman sebelumnya, yang anda gunakan, itulah yang terjadi sekarang oleh bangunan personal di luar kota, Apa betul dulu apa yang bisa yang kalian bangun orang di luar sana. betul asli di luar sana. Karena yang membangun itu adalah duga-dugan dari penanam <SILENCIO> Yang pertama, yang kedua, apa kebetulan mati begitu? Bukan menghidang bertanggung, tidak masalahnya kita bicara tentang Asyidnya itu terlalu senal, ini ada hubungannya dengan Pembangunan depan Ini tersenal kan? Tersenal dan kita pula Apa kebangunan yang kebangunan Modelul care a luat în urmă, în seara asta, poate fi numit modelul de stavăm. Deci astel a către răspunde toate cei care ter cei care sunt internați cei care sunt considerați vernacular. dacă casa noastră este internațională sau vernaculară. Trebuie Rumah vernakular Aceh Yang mana yang betul? Kalau memang tidak betul berarti ah, yang mana diri sebut rumah tradisional? yang mana diri sebut rumah transional? yang mana diri sebut rumah transenal, yang rumah mana benar Cuma gitu Karena Indonesia hanya memiliki dua gaya, vernakular dan Vernacular Jadi yang asli Indonesia Itu pun masalah pengaruhnya dari cahayaan ibu Cahayaan hidup dan cahayaan muda Dari mana? Lihat atapnya Tapi yang tadi adalah Selawisi adalah salah satu Yang dipengaruhi oleh yang dan muda Tapi ini bentuk komponen bersama Rata-rata mempandu Rata-rata akan meningkat Minimal tingkat satu Bersusun. Anda tahu yang bersusun? Ya, susun ada tabel susun. Iya. Mau motangnya susun itu besar kecil, ini seperti susun. Dan kenapa rata-rataan lazomi yang digunakan kan lazomi itu empat? kalau ada yang mengenal untuk bangunan, kita yang pasti ini terdiri dari beberapa poin. Contohnya di sini kenapa di înseamnă că am văzut oameni care au fost într-o casă, care au fost într-o casă, kita au fost într-o casă, care au fost într-o casă, care au fost într-o casă, care au fost Astăzi, că ar fi microfon, nu yang bertemu di saat itu di Konstantinopel saat Islam masuk ada satu yang karena dan Islam Vreau tidak ada lagi gereja-gereja yang menggunakan nu gregie, muna, muna, de gândi dintre de gaya scenari gotic Di mana, iar dintre gotic Menceritakan pangunan hitunga mereka sedangkan kenapa islam masih menggunakan kubah? Kenapa pangunan kubah Bisa efektivitate kubah? Sekarang, ada yang tidak, ada yang kubah Tadii ca să spunem, islam tidak pernah mengajarkan betul Islam nu are mare Islam, părinții Islam sunt buni Islam. Dacă vrem Islam, acesta Islam, yang betul maka kita Islam? Dacă Islam, Islam, Islam, Islam, Islam berbagai-bagai dan artinya harus sederhana. Jadi artian sederhana dalam arsitektur itu beda-beda. Kalau kita bicara sederhana secara umum, berarti yang belum yang sederhana itu ada selesai, Iya kan? Yeah. Kalau bicara tentang arsitektur yang sederhana ini, itu beda-beda tergantung dari arsiteknya. Jadi tidak ada yang memutuskan tidak ada yang mengatakan bahwa kuwa itu identitas -ide Islam. Dan, hanya saja kita menggunakan kuwa sekarang banyak karena bentuk kuwa itu efeknya untuk bangunan Islam, untuk bangunan ibadah. Sedang gereja sekarang rata-rata berjeruk. Karena gereja tetap menggunakan kuwa kemungkin besar kita masih kita memakai kuwa. Kenapa? Jadi kenapa sekarang ini berkembang kembali memang begitu di abad ke-15. Sebelum abad ke-15 muncul bentuk bangunan itu bentuk candi beratap-atap. Karena tadi ada yang mengurus, <tuh> bentuk betul murni dan candi yang digunakan. Tapi kenapa diperbolehkan karena material atau bahan dalam candi itu sudah digunakan. Artinya semua Hai, călăreții care sunt mersia, ștergeți toate. Iar pentru călărețul, doar apariția. Deci, vreau să vă spun, vreau să vă spun, vreau să vă spun, vreau să vă spun, vreau să nu uitați că nu masjid full pe Atau full pentru flora Flora bunga Dacă dacă s a Atau menggunakan Coopunen bunga pentru geometri Dei greuzei Dei Biasa cărnără Dei itu kan Biasanya benar ada bentuk yang kotak-kotak tapi saling bertumpuk Itu pola geometri Islam. Jadi Islam enggak pernah mengajarkan bentuk ini, tidak ada yang pasti. Islam hanya mengajarkan pertama yang kedua Islam mengajarkan kalau masjid harus menghadap Saja. Sekarang bermancolannya orang menguntungkan memasjid bukan terdekat kalau menang, menang, menang, menang. tidak tidak karenaơnnya diberkari di marinara di masjid, masjid. masjid. Muda, orang di masjid. Kenapa? karena dan jawab père mabdon propose of following the holyvision of oppression esteams灵ьеion Arrival.com memorized also prayers uncovered as Anduman asb wab CHARKE служi Kita, Indonesia, de Haja -haja, dan I-a făcut din Iglesia, când tu mătoai, tu mă stin, ăia mă leptele, mă De în Jadi banyak terbuka. Yang ketiga adalah biasanya adalah apa warna dan budaya. Warna yang identik dengan Islam hanya hijau. Ada beberapa warna yang identik dengan hijau kuning kuning ini bukan kuning, tapi gold yang menghasilkan emas. Ini yang digunakan oleh orang-orang Persia, -orang Islam Persia warna asli memudar terhadap kolium muda kepada merah maka warna ini menjadi putih dan warna tadria dan lain ditemukan dia prima dan itu warna yang kenapa hijau kemudian dianggap ini adalah warna yang tersepasi dari warna yang untuk ini itu bukan Căcuali, memenunul pedalaia mascimi Nu n-mi o masana Pertama kali mascimi muncul di Aceh Pentru aceh a a a a a a a a a a a pertama kali Dibamun-crisi d-i-i-i-i-i Dan, pertama kali mascimi d i i i i Kemudian katanya tujuan utamanya adalah tarekat mari pada cara itu kalau kita bicara tentang bentuk bangunan Islam sebelum masuk ke Jawa di Jawa berkembang berulang lagi jadi masuk ke Islam masuk ke Sulawesi berubah lagi yang pertama bukanlah mesjid tapi suku. Nu, nu, nu, dați-l. ta nu, dați-l. Nu, nu, dați-l. Nu, nu, mesjid raya itu minimal harus menanggung sepuluh ribu minimal dan tingkatan mesjidnya minimal tingkatan nasional dan maksudnya mesjid ini mesjid nasional dimaksudnya adalah mesjid agung mesjid agung ini mesjidnya dimiliki oleh milah yang tersebut jadi kalau Gorok Talong berarti yang punya adalah Gorok Talong itu sebenarnya aslinya Ini akadaris terbelagu sa. Pasti ada gua Walaupun itu misiună aia, bă, yang a lungă, care este menită de provincie. Curt de jos, acolo, are numai mesej. Aici, asta este Si. Surum. Surum ini desa. Nu mă oțala, am elat-o! Am prădă-l din roade, sunt roade, sunt roade, mi-aș de i așa? de Dulu model suruh itu mirip dengan poskota Jadi kalau misalnya hidup pertama kali setelah berdebar Itu suruh kadang-kadang poskota Karena bentuknya kecil Dan setengah, mirip poskota Tanya tidak ada poskota Tidak ada orang, bisa sekali Ini agak besar sekolah orang Tapi modelnya oh, ini mirip Setengah, setengah dingin setelahnya Tapi itu kan kita belum ini. Masa sistem geramik Oke okay? Jadi mau membedakan masyarakat tidak Bancang lain Salah satu nya adalah menggunakan menara Sekarang in, Bukan Indonesia saja Di dunia sekarang Kalau kita bicara menara Orang fokusnya ke Islam Pada sebenarnya Kalau kita bicara seluruh menara Menara berasal dari gereja Memprotes lagi nu e că n-am putut să-l credeți, e că am putut să-l Că e o potrivire, e o mare mare, e o mare, e mare, e mare. Cum comporta un cal și o mare, e mare, agama Katolik agama ai Pertama cristet, muncul parta Islam multisimul, este un islam Și atunci, i s-a Mungkin? un Nu? I-am Mungkin Mungkin acces la carne cu el? Cristet? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Nu? Islam masuk ke Indonesia. Ada banyak masuk. Bukan Islam. Mungkin kita bicara tentang Islam anjir. Kita kampanye di Pasundan. Beli sudah belum pernah masuk kami. Islam. Ya, ya. Itu berarti itu masuk anjir kita kan bicara tentang yang berbeda. Oke. Apa lagi? Ada? Tidak ada. o, pentru că te poți să te gândești pentru că,